Mitra bisnis, Koran Investor menulis, pungutan liar atau pungli dalam proses pembangunan properti sepanjang tahun dapat mencapai sekitar 3 0 triliun rupiah atau 18% dari omset pengembang. Pengembang mengeluhkan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, setidaknya ada 48 langkah yang harus dilewati untuk mengurus perizinan. Banyaknya pungli membuat produk yang dihasilkan menjadi lebih mahal sehingga kehilangan daya saing. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Wakil Ketua r e y Jakarta, Rizal Iskirusli. p a k r i z a l apa komentar Anda? Ya, itu sangat menjadi beban. Mungkin kalau untuk perumahan menengah ke atas yang harganya sudah tinggi ya, untuk ekonomi atas itu mungkin beban itu kan bisa dibebankan kepada para pembeli. Yang mungkin b e s a r n y a m u n g k i n tidak terlalu terasa, walaupun itu sangat membebani. t a p i untuk, untuk bisnis properti menengah ke bawah, bahwa beban-beban pungli itu sangat berpengaruh secara terhadap harga. Dan kemudian juga itu memang secara tidak resmi, tapi di setiap lini perizinan maupun、e, dan persuratan-persuratan termasuk di BPN segala macam, pungli itu tidak bisa dihilangkan. sulit, sangat sulit dihilangkan karena efeknya adalah menjadi、uh, panjang, waktu yang menjadi panjang. Jadi sehingga perizinan akan menjadi lambat kita juga membangun lambat kalau kita tidak melakukan mengikuti alur, apa namanya, permintaan dari、uh, para oknum-oknum itu. Bagaimana dengan perizinan satu atap yang dimaksudkan untuk mengurangi pungli? Jadi memang ada yang tidak semua Aparat itu merupakan、uh, pungli,、gitu. tapi karena sistemnya sudah seperti itu, karena mejanya terlalu banyak, walaupun sudah ada yang namanya badan perizinan suatu atap, atap, tapi tetap di bawahnya itu berantai. Berantainya artinya k e putusan tidak pada, tidak pada satu atap itu saja. Mungkin perizinan badan perizinan satu atap, tapi mejanya tetap banyak. Sehingga kemungkinan pungli-pungli itu masih banyak terjadi. Bagaimana pengaruh pungli terhadap harga jual rumah? Memang tidak menjadi, tidak menjadi bahwa rumah itu naik sekian persen gara-gara pungli. Memang hanya, tapi kalau memang biasanya kan terkait, kalau misalnya semakin banyak lama kita perizinan keluar, cost of credit kita akan semakin tinggi. Itu kan menjadi beban juga buat buat kita ya itu bebannya menularinya kepada harga jual rumah sebetulnya kalau mereka uji itu memang sangat cepat dan biayanya sangat murah itu akan、oh, menekan s bedanya bisa 10 sampai 20 persen menurunkan harga r u m a h demikian Rizal i s k i r u s r i saya Kiki Wijaya.